アイスカープルムカー。 ああ。 DPR yang wakil rakyat itu kelakuannya begitu, itu kan sama dengan calo, Bu. k a l begitu, ya, ya bagaimana rakyat yang d i b a k i i n i n kan kasihan ini, padahal、hmm. uang dari rakyat sendiri yang diambil itu. Jadi saya terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Aryo. Pak Gilbert? s i kalau kayak begini, emang badan kehormatan bisa berbuat apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Iya kan, i n dari rakyat semua, dari pembayar pajak. Pikirkan satu sampai lima persen dari penyetaan r modal negara ini berapa besar ini jumlahnya ini. y a kan, yang akan dirampok oleh para bajingan semua itu. Jadi saya rasa ini juga nggak ada gunanya BK BK, BK Badan Kehormatan atau apa gitu. Kami m a u n lah, semua juga rampok semua deh. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert, Pak Andre. パーマいでパーマークワン a ンテージパーダーランチキンはマジンボンズのモーティング。パーマンチキンドゥー、パーマンディロット。パーマンチキンドゥー、パーダランチキンドゥー、パーダランチキンドゥー、パーダランチキンドゥー、パーダランチキンドゥー、パーダランチキンドゥー、パーダランチキンドゥー、パーダランチキンドゥー、パーダランチキンドゥー、パーダランチキドゥー、パーンド 私は。どれどれ はい。 Ini menurut saya adalah sesuatu yang i s t i m e w a Tapi juga jangan berhenti Kita tetap harus mengejar terus Jangan sampai hanya bahwa Setelah, setelah kementerian ini mengaku Kami dimintai 1-5% Kemudian kita berhenti sampai disitu Tapi tolong apa namanya, Dewan Kehormatan DPR Harus menelusur lanjut Setelah itu mau d i a p a k a n anggota DPR itu, jangan dikelangkan saja. Nah saya kira tugas-tugas kita daripada media adalah m e n g e j a r terus itu. Setelah pengakuan sudah ada, kemudian DPR mengerti bahwa oh iya ternyata anggota-anggota j u a ada yang nakal meminta 1-5 persen. Tetapi tolong dibenarkan Setelah itu jangan hanya diam saja Hanya cukup memanggil mendapatkan informasi Kemudian hilanglah informasi itu Terima kasih Baik, terima kasih Pak Prio Adibio, selamat siang Selamat siang Bu, selamat siang begini karena anggota DPR itu sendiri、si、juga berdasarkan nasas kong-kong a i k di mana bayar juga gitu loh jadi otomatis mereka juga itu b e r j m p a di preman karena itu udah tidak pun negara Indonesia ini diberintah oleh preman mafia、eh, termasuk juga broker atau maklar dan maling、gitu. jadi otomatis premanisme itu ya komisinya doang gitu jadi kayak tersisa aja lah kayak orang mau jual rumah gitu lah p a n y a maklarnya gitu lah jadi otomatis パンダ。